Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat serta pendengar Radio Raja Rahimahillah wa Aiyakum. Semoga Allah merahmati dan memberikan kasih sayang kepada kita semua. Marilah kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita membuka majlis yang mulia ini. Karena berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih Hidup dalam keadaan Muslim dan Mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai detik ini dan berkat Taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersuara kita kembali bertemu dalam rangka bertakarub dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah ibadah yang Allah wajibkan kepada kita sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam "Tolakul ilmi fariqatul ala kulli muslim menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun wanita oleh karena itu ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sebuah ibadah yang bernama menuntut ilmu agama ini sebuah kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita dan setiap anugerah mengandung konsekuensi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita suri tauladan kita Rasulullah SAW Beserta para keluarga beliau Para sahabat sahabat beliau Dan orang-orang yang istiqamah berjalan Di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kematian Hadirin sekalian Berikutnya saya ingin meminta maaf Karena pada kesempatan malam hari ini Saya datang terlambat Dan kita baru bisa memulai Kajian kita pada Jam 6 lewat 30 menit Karena uh, Insya Allah Uldur Syari Dan Alasan klasik bagi Masyarakat Jabotabek Yaitu kemacetan Tapi subhanallah saya dari Cibitung Menempuh perjalanan Lebih dari 2 jam ke sini Yang seharusnya biasanya 1 jam 15 menit Atau 30 menit Tadi 2 jam karena kemacetan Yang tidak diduga oleh karena itu saya mohon hadirin sekalian membukakan pintu maafnya atas kesalahan atau atas keterlambatan ini Dimaafkan kan pak Alhamdulillah ya Karena kalau tidak saya mas'ulah memulai pada hari kiamat doa Hadirin sekalian Rahimanillah wa'iyakum pada kesempatan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang kefasikan yang kedua, yaitu kefasikan yang merupakan nama lain dari Kekufuran kefasikan yang merupakan nama lain dari kesyirikan, artinya mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan kata-kata ini digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengungkapkan orang yang keluar dari agama Islam. Sebagaimana yang telah kita katakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 20 ketika Allah berfirman wa ammal ladzina fasaku famauhum nar. Dan adapun orang-orang fasik dan fasik di sini adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam, orang-orang kafir, orang-orang musyrik maka tempat kembali mereka adalah neraka kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha dan setiap kali mereka berusaha untuk keluar melarikan diri dari api neraka maka malaikat-malaikat yang bertugas menjaga neraka mengembalikan mereka untuk diazab kembali ke dalam api neraka wa qila lahum dzuku dan mereka mengatakan malaikat mengatakan kepada orang-orang fasik tersebut dukku adaban naril ladzi kuntum bihi tukatibun rasakan azab api neraka yang selama ini kalian dustakan di dunia dan kita tahu bersama orang-orang yang mendustakan adanya neraka muslim atau kafir kafir orang-orang kafir yang tidak percaya dengan surga yang tidak percaya dengan neraka dan tidak percaya dengan hari kiamat. Oleh karena itu kata-kata fasik digunakan untuk mengungkapkan orang yang keluar dari agama Islam. Begitu juga surat Yunus ayat 31 sampai 34 ketika Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk bertanya dengan empat pertanyaan kepada orang kufar Quraisy orang musyrikin Nabi mengatakan qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. wahai Muhammad katakan kepada mereka dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang pertama siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi pertanyaan yang kedua umman amman yamliku samaa'al absar Pertanyaan yang kedua adalah siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, sekalian Pertanyaan yang ketiga, "Wa man yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy?" Siapakah yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Dan pertanyaan yang keempat, "Wa man yudabbirul amran?" Dan siapakah yang mengurus segala sesuatunya di alam semesta ini? Apa jawaban mereka, jemaah sekalian? Apa jawaban orang-orang musyrik? Yang menariknya mereka menjawab empat pertanyaan di atas dengan satu jawaban Tanpa ada keraguan, tanpa ada kegundahan Mereka katakan yang melakukan hal itu semua Jawaban dari empat pertanyaan di atas adalah Allah oleh kerana itu ayat ini menjelaskan bahawa orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah Mengakui bahwa Allah pencipta mereka, pemberi rizki mereka dan pengatur alam semesta ini Lalu selanjutnya Allah mengatakan Fakul Kalau demikian, kalau kalian mengakui rububiyah Allah SWT Allah lah yang melakukan empat hal di atas maka mengapa kalian tidak bertakwa mengapa kalian tidak mengikhlaskan ibadah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya jemaah sekalian rahiman lakum Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang 44 gadzalika haqqat karimatu rabbika alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun dan telah tetap hukuman atau telah tegak kalimat Engkau Atas orang-orang yang fasik la Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi telah tetap Kalimat Allah subhanahu wa ta'ala Artinya hukuman yang Allah berikan kepada Kepada orang-orang fasik tersebut Dan kita ketahui bersama Kefasikan yang dilakukan Oleh orang-orang kufar Quraisy, Orang-orang musyrik Kafir dari bangsa Quraisy. Masyarakat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kesalahan atau kefasikan yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Oleh karena itu mereka dikatakan orang-orang musyrik. Bisa dipahami. Dan pada poin berikutnya kita telah menjelaskan bahwa kefasikan dalam surat Al-Baqarah ayat 26 ini adalah kefasikan yang kedua. Yaitu kefasikan yang mengeluarkan pelakunya dari dari Islam Mengapa demikian? Karena Allah menyebutkan sifat-sifat orang fasik Allah menyebutkan sifat-sifat mereka pada ayat selanjutnya Ayat ke-27 Dan kita katakan sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat orang kafir Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'du Ayat 25 ketika Allah berfirman: Walladina yang ahdallahi min ba'di mitaqi wa yaktaunah ma amar Allahu bihi ayu sal wa yufsidun fil aru laika lahul lagnah wallahum suudar dan orang-orang yang memutuskan dan orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah setelah tetap dan kokoh perjanjian tersebut dan orang-orang yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi dan merekalah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Walahum su'ud dar dan mereka mendapatkan tempat kembali yang buruk yaitu api, api neraka. Dan sifat ini adalah sifat orang-orang kafir. Oleh karena itu, jemaah sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Surat Ar-Ra'at ayat 25 Secara sifat, penyebutan sifat Sama persis dengan Surat Al-Baqarah ayat 27 Dan dari sini Ulama menyimpulkan sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Ibn Kathir Al-Imam Al-Baghawi Al-Imam Al-Sa'di, Syekh Muhammad bin Dan lain sebagainya Mereka mengatakan bahwa orang-orang fasik Dalam ayat ke-26 adalah fasik yang merupakan sinonim dari kafir atau musyrik. Arti artinya yang merupakan kata ganti dari orang kafir dan orang musyrik. Bisa dipahami? Jazakallahu khairanilah wa syukur. Ya. Selanjutnya, aqidah yang baru. Dan merupakan faedah terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 26 <tuh> Yaitu faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Siapa imam yang bernama Muhammad bin Abi Bakar, jamaah sekalian? Yang merupakan Anak Kepala sekolah Madrasah Al-Jawzi Al-Jawzi, ya, maaf Hah? Hah, jamaah sekalian? ibnu Al-Qaim Ibnu Al-Qayyim Pernah dengar nama itu? Pernah. Apa artinya Ibnu Qayyim jemaah sekalian? Tidak tahu? Ibnu Al-Qayyim, Ibnu itu artinya apa? Anak. Al-Qayyim, Al-Qayyim itu artinya pemimpin. Al Qayyim itu artinya pemimpin. Jauziyah itu nama sebuah madrasah. Jadi kalau kita katakan Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah artinya anak kepala sekolah yang bernama Al-Jauziyah. Sedangkan namanya adalah Muhammad bin Abu Bakar. Bisa dipahami? Jadi Ibnu Qayyim itu bukan nama asli. Ibnu Qayyim adalah anak kepala sekolah yang bernama Al-Jauziyah. Oleh karena itu penyebutannya harus Ibnu al Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnu al Qayyim. Kalau al jauziyah kita sebutkan, kita tidak boleh menambah alif lam dalam Al-Qayyim karena ada perubahan artinya dalam masalah idhofah tarkibul idafi ini enggak nyambung. Jadi kita harus katakan Ibnu Qayyim al anak kepala sekolah yang bernama al-Jauziyah. Jadi ayah beliau adalah kepala madrasah, kepala sekolah. Jadi tahu asal usul Ibnu Qayyim? Iya. Jadi kalau antum bilang Ibnu Qayyim itu artinya anak kepala sekolah. Iya. Iaitu maklumat saja Agar kalau Antum mendengar Ibn Al-Qayyum Antum paham maksudnya adalah Anak kepala sekolah Sebuah sekolah yang bernama Al-Jawziyah ya. Dan nama beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar Dan Syekh Muhammad bin Salih Uthamin Beliau dua orang Atau dua ulama besar ini Menyebutkan Faedah yang akan kita sebutkan yang, ber, yang masih berkaitan dengan kalimat terakhir dalam surat Al-Baqarah ayat 26 ketika Allah berfirman wa ma yudilubihi ilal fasiqin dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa taala kecuali orang-orang fasik mereka menjelaskan rahimahumullah bahwa dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan kepada kita bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah menyesatkan seseorang Kecuali disebabkan kefasikan yang ia perbuat Baik Meninggalkan perintah-perintah Allah Atau mengerjakan larangan-larangan Allah dan dalam ayat ini Perintahnya Yaitu beriman dengan Dengan misal Dengan perumpamaan-perumpamaan Atau Analogi-analogi Atau permisalan-permisalan Yang Allah berikan Jadi Allah mengatakan dalam ini Dan tidak ada yang Allah Sesatkan dengan permisalan ini Kecuali orang-orang Fasik Artinya mereka mengatakan Bahwa Allah ingin menjelaskan kepada kita Bahwa Allah tidak menyesatkan Seseorang kecuali Karena kefasikan yang dia Kerjakan Baik tidak mengerjakan perintah Atau mengerjakan larangan Bukan semata-mata Karena kehendak Allah tanpa Kesalahan yang dilakukan oleh Hamba tersebut Tanpa ada kesalahan dari hamba tersebut Tidak ada, tidak ada salah tidak apa Tiba-tiba disesatkan Tidak demikian Namun ketika Allah menyesatkan seorang hamba Itu karena kefasikan yang dia lakukan Kalau tidak meninggalkan perintah Atau mengerjakan larangan Jadi tidak mungkin ada orang tidak berdosa sama sekali Tiba-tiba dipone sesat oleh Allah subhanahu SWT Dan inilah yang dinamakan dengan pembahasan sebab-akibat Jadi hubungan antara sebab dan akibat Ketika ada akibat Maka kita harus mengetahui bahwa sebelumnya Ada sebab yang dikerjakan oleh seorang hamba Oleh karena itu Al-Imam Inul Qaim Dalam kitabnya yang berjudul Da'wat Da'wat atau dalam redaksi atau dalam judul ya yang Al Jawabul Kafi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kebaikan dan keburukan yang ada di dunia atau di akhirat dengan perbuatan dengan amal yang dikerjakan oleh seorang hamba Jadi sekali lagi Al Imam Munawwiy mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan segala bentuk kebaikan atau keburukan di dunia maupun di akhirat dengan amal perbuatan atau usaha yang dikerjakan oleh seorang hamba, sebagaimana keterkaitan antara sebab dan akibat. Dan beliau mengatakan Hal ini dapat kita temui Di dalam Ayat-ayat Al-Quranul Karim Dan jumlah ayat-ayat yang berbicara dalam bahasa ini Lebih dari seribu ayat Lebih dari seribu ayat Yang membahas antara keterkaitan Sebab dan akibat Ketika sebabnya dilakukan oleh seorang hamba Maka akibatnya akan datang kemudian Dan sebaliknya Apabila terjadi sesuatu Maka yakinlah Sebelum sesuatu itu terjadi Ada sebab yang dilakukan oleh seorang Seorang hamba Sebagaimana contohnya dalam Al-Quranul Karim Surat syurah syura Ayat 30 Ketika Allah berfirman Wa ma asabakan Min musibatin fa bima kasabat aidiikum wa yafu an kathir. Wa, wa ma asalbakum. min musibatin fa kasabat aidiikum wa yafu an kathir. Dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah, apa saja yang menimpa kalian, fa kasabat aidiikum ketahuilah hal itu terjadi karena perbuatan dan ulah kalian wa yafu an katsir dan Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kalian jadi apapun yang kalian derita apapun yang kalian alami itu disebabkan perbuatan tangan kalian kata Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah memaafkan sebagian dosa-dosa kalian dan jumlahnya cukup banyak ya Mas Karin Manila wa iyyakum jadi jemaah asyrafimani lah wa iyyakum. Oleh karena itu, jika kita merasakan hati kita semakin keras, hati kita semakin hitam, sulit dalam menerima kebenaran, kalaupun bisa diterima, sulit mengamalkan kebenaran tersebut, maka ketahuilah itu disebabkan ulah tangan kita sendiri. Itu disebabkan dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan, sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Mutaffifin ayat 14 ketika Allah berfirman, kalabal rana ala qulubihim maka nu Sekali-kali tidak kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang mereka lakukan dari dosa dan kemaksiatanlah. Yang menutup hati-hati mereka. Jadi tertutupnya hati. Itu disebabkan. Ulah tangan kotor kita sendiri. Karena kita terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena kita melakukan dosa. Lalu dosa. Dan dosa lagi. Akhirnya. Allah tutup pintu hati kita. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah al Taufifim. Sekali lagi. Kalabal. Ranahadulbihim maka nu yaksibun dan sekali-kali tidak. Apa? Karena apa yang mereka kerjakanlah yang menyebabkan Allah menutup hati mereka. Jadi perbuatan dosa salah yang menutup hati mereka. Oleh karena itu jemaat sekali lagi, jika kita merasa semakin jauh dari agama Allah semakin jauh dari sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam semakin jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala semakin jauh dari metode beragama yang benar maka ketawilah itu adalah hasil dari dosa-dosa kita sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala dalam surat ath-thaf ayat 5 balam mazaku azaghallahu qulubahum wallahu la yahdi alqauman fasiqin Allah mengatakan falam mazadu maka pada saat mereka berpaling azaghallahu qulubahum maka Allah akan palingkan sehingga mereka semakin jauh dari Allah Allah akan palingkan hati mereka sehingga mereka semakin jauh dari dari Allah dan Allah mengatakan Wallahu la yahdin qaumal fasikin dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Artinya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Jadi sekali lagi dosa kembali. Akibat kelalaian kita, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum ketika kita ditindas Ketika kita dihinakan oleh musuh-musuh Islam Oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita dikalahkan oleh mereka Jangan cepat-cepat mencari kambing hitam Kenapa jamaah sekalian rahimah wa wa'ayakum? Karena kesalahannya ada di dalam diri kita Saya yakin jamaah sekalian masih teringat dengan kejadian yang cukup memilukan, masih teriang-teriang di, teriang di telinga kita kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, sebuah kekalahan yang sangat kita sedihkan dan kita sesali, sebuah kekalahan yang mengundang tanda-tanya besar di dalam hati para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa dikalahkan oleh musuh? Bukankah pemimpin kita ketika kita berperang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah pemimpin kita adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah musuh kita adalah orang-orang musyrikin, orang-orang yang melakukan kezoliman yang sangat parah? Inna syirka zulmun awim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezuliman yang paling besar Namun mengapa kita kalah? Ketika mereka bertanya-tanya seperti itu Turunlah ayat Al-Quranul Karim Dalam surat Ali Imran Ayat 165 Ketika Allah berkata apa? Awalamna Asobatkum musibatun قد اصطدمت مثليها قلتم ان هذا قول هو من عندي ان فسيكوم apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini jemaah sekalian awalamma asabattum musibatan bagaimana kalian bisa kalah di perang uhud bagaimana kalian bisa kalah dan mengapa kalian bisa dikalahkan di perang Uhud ditimpa musibah di perang Uhud. Ketika kalian ditimpa musibah di perang Uhud, kot asoftum misleha. Padahal kalian telah mengalahkan musuh-musuh kalian tersebut sebanyak dua kali dalam perang Badar. Dalam perang Badar. Maksudnya apa dua kali? Maksudnya jamaah sekalian Korban di perang Uhud ada berapa orang? Hah? Eh? Ada 70 orang Dan pada saat perang badar Umat Islam Berhasil membunuh orang-orang kafir 70 orang Dan menawan 70 orang Mithlayha Kalian mengalahkan mereka dua kali Lalu kalian bertanya Kultum anna hadha Bagaimana kita bisa kalah dalam perang Uhud? Bagaimana kita bisa dikalahkan oleh mereka? Sekali lagi yang memimpin kita Rasulullah Sallallahu Sallam dan mereka adalah orang-orang zalim, -orang mereka adalah orang-orang musyrik. Lalu Allah merespon pertanyaan mereka, Allah menjawab langsung pertanyaan mereka dengan Firman-Nya: Qul huwa minindi anfusikum ketauhilah. Kekalahan tersebut disebabkan karena ulah kalian sendiri, karena kesalahan kalian sendiri, karena dosa kalian sendiri, karena kemaksiatan kalian sendiri. Ketika pasukan pemanah tidak mendengar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan turun untuk bersama-sama mengumpulkan genima, akhirnya Khalid bin Walid mengambil momentum tersebut untuk menyerang balik. Dari tempat di mana sebelumnya pasukan memanah itu berada, dan akhirnya kaum Muslimin menderita kekalahan pertama di perang di peperangan yang mereka lakukan bersama orang-orang musyrik Quraisy itu di perang Uhud. Jadi sekali lagi kembali apa akibat yang diderita oleh kaum Muslimin berupa kekalahan disebabkan karena dosa. Kaum muslimin itu sendiri Mari melanjutkan faedah terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 26 Bahwa sekali lagi eh, Sebab disesatkan orang-orang yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 26 adalah karena Kefasikan yang mereka kerjakan Karena kefasikan Yang mereka kerjakan Karena kesalahan yang mereka Kerjakan Dan dari hal ini Ulama menjelaskan Dan ulama membahas Hubungan antara sebab dan akibat Sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Dalam kitabnya Ketika beliau Menjelaskan antara, atau Hubungan Korelasi antara doa dan takdir. Beliau sekali lagi mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wataala mengkaitkan kebaikan dan keburukan yang ada di dunia dan di akhirat dengan amal perbuatan, dengan usaha yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana keterkaitan antara sebab dan akibat. Sebagaimana keterkaitan sebab dan akibat. Jadi apabila akibatnya sebuah kesesatan, sebabnya karena perbuatan dosa hamba itu sendiri. Sebagaimana yang telah kita katakan, apabila hati kita, hati kita keras, hati kita hitam, sulit menerima kebenaran, rasa-rasanya pintu hati kita tertutup dengan kebenaran, maka Allah katakan dalam surat Al-Mu'tawifin ayat 14. Kallabal ran ala qulubihim maka mereka yaksibun sekali-kali tidak karena sesungguhnya apa yang mereka kerjakan dosa yang mereka lakukanlah yang menutup hati-hati mereka begitu juga kalau kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala Allah firman kan al-rafathat 5 falam mazaqo azza Allah ketika mereka berpaling Allah palingkan hati mereka Sehingga mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah katakan wallahu la yahdil qaumal fasikin dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik jadi disebabkan kefasikan mereka akibatnya apa Allah tidak memberikan hidayah kepada kepada mereka dan begitulah kita katakan tidak hanya berkaitan dengan pribadi kekalahan umat Islam Keterpurukan umat dalam sebuah hal Contohnya sebuah peperangan Ternyata disebabkan juga Dengan atau oleh Dosa-dosa kita sendiri Sebagaimana sekali lagi Kejadian yang masih seriang Di telinga kita Yaitu kekalahan umat Islam Dalam perang Uhud Sebuah kekalahan sekali lagi Yang mengundang tanda tanya besar Di dalam hati-hati para sahabat Sehingga mereka bertanya mengapa kita bisa kalah? Dari mana sebab kedatangan kekalahan ini? Bukankah kita dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW? Akhirnya turun ayat dalam surat Al Imran ayat 65 ketika Allah mengatakan awalam asabat kumulsi qad a saktum mitlayha kul tum anna hada kul anfusikum dan bagaimana mungkin kalian bisa atau dan mengapa ketika kalian mengalami kekalahan di perang Uhud, mengalami musibah di perang Uhud 70 umat Islam meninggal di perang Uhud. Bukankah kalian telah memenangi atau telah mengalahkan mereka dua kali dalam perang Badar? Lalu Allah Subhanahu wa taala lalu, lalu Allah menjelaskan bahwa mereka bertanya-tanya, "Anna hadza, dari mana kekalahan ini?" Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwa min indifusikum ketahuilah itu berupa atau itu disebabkan perbuatan kalian sendiri itu disebabkan kesalahan kalian sendiri jadi katakanlah Muhammad kepada mereka itu disebabkan tangan-tangan mereka karena sebagian dari mereka pasukan pemanah tidak taat pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekali lagi hubungan sebab dan akibat khususnya dalam masalah kekalahan umat Islam, kemunduran umat Islam itu sangat banyak sekali. Nabi SAW bersabda idza tabaytu bil inam wa akhatum adnabal baqar wa raditu mizra'i wa taraktumul jihad apa akibatnya jemaah sekalian? Sallallahu alaikum dunna la yanzihu ankum hatta tarju an dinin hatta tarju ila dinikum Apabila kalian sudah berinteraksi dengan Transaksi Ina Transaksi Ina Dan transaksi Ina itu bukan riba murni Tetapi diharamkan karena ini sarana menuju riba Jadi bagaimana kalau orang sudah bertransaksi dengan transaksi riba yang murni 100% Ina itu diharamkan Karena ini bisa dijadikan sarana menuju menuju riba, bukan riba murni. Uaqtum abnabul bakar dan kalian telah memegang ekor-ekor, tapi -ekor kalian kalian sibuk dengan peternakan kalian dan kalian rela dan rido dengan hasil pertanian kalian, disibukkan dengan pertanian kalian dan kalian meninggalkan jihad. Apabila sebab ini dilakukan oleh umat Islam, apa akibatnya? Allah akan naungi kalian dengan kehinaan. Dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu dari tubuh kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi banyak sekali masalah ini. Jadi mengapa sekali ini lahu wa iakum sekali lagi disebabkan oleh dosa-dosa kita. Ini sebabnya, sebab segala bentuk keburukan di dunia maupun di akhirat apapun bentuk keburukan tersebut apakah disesatkan, dikalahkan dihinakan dan lain sebagainya bahkan kerusakan dalam masalah alam pun juga berkat dosa-dosa kita atau disebabkan dosa-dosa kita kemarau yang berkepanjangan tanah longsor gempa bumi dan lain sebagainya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat apa? dalam surat ar-rum ayat 41 ketika Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin naas liyudziquhum badhallazi 'amilun laallahum yarjuun apa kata Allah Subhanahu wa taala telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan di antaranya kemarau yang berkepanjangan, tidak turun hujan, dan hal-hal fenomena fenomena alam yang merugikan kaum muslim atau kaum muslimin secara khusus atau umat Islam umat manusia secara umum. Kenapa zaman sekarang? Kenapa itu terjadi? Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan, bimakah sahabat Aidina? Sebabnya karena ulah tangan-tangan manusia. Baik. Karena kesalahan manusia dalam menjaga alam tersebut maupun kesalahan secara tidak langsung kepada alam yaitu dengan dosa kemaksiatan ritual ibadah yang tidak ada sunnahnya Kesyirikan dan lain sebagainya. Bimakasih abad Aidinaz karena ma di sini yufidul umum dalam ilmu usul fikih ma di sini mengandung hukum umum apapun kesalahan yang dilakukan manusia baik secara langsung berkaitan dengan alam maupun tidak berkaitan dengan alam, tetapi itu termasuk dosa-dosa manusia. Liyudhi kuhum ba'dilladi amilu. Allah jamakan rahimani lahul iakum menimpakan kerusakan kepada umat manusia atau uh, di daratan dan di lautan. Kenapa? Supaya atau disebabkan atau supaya Allah subhanahu wa taala Memberikan mereka pelajaran Merasakan kepada mereka Sebagian apa yang mereka kerjakan Jadi memberikan mereka pelajaran Dan ini baru sebagian Akibat dari Apa yang mereka kerjakan Jadi tidak semuanya Jadi akibat ini tidak diberikan semuanya Ini baru sebagian dari apa yang mereka kerjakan agar mereka kembali ke dalam agama yang benar agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Jadi banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan dengan ini. Dalam surat yang sering kita dengar dalam surat Al-Araf ayat 96 Allah kata Allah <tellan> Subhanahu wa walau aman <tellan> walau walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minal samaa' Allah mengatakan walau anda ahlul kura amanawat taqwa, kalau saja penduduk negeri tersebut, penduduk kampung tersebut, penduduk kota tersebut, penduduk wilayah tersebut beriman kepada Allah dengan iman yang benar dan bertakwa kepada Allah swt, Allah ta'ala menghimpun barokatiminas sama. Maka kami akan bukakan pintu-pintu uh, keberkahan dari dari langit wal arq dan dari bumi walakin kalibabu. Namun yang terjadi sebaliknya mereka mendustakan Allah subhanahu wa taala. Mereka mendustakan agama Allah subhanahu wa taala. Mereka mendustakan apa yang dibawa Rasulullah subhanahu wa taala. Faakwat nahum bimakanu yaqsimun. Maka kami hukum mereka Kami siksa mereka Karena disebabkan Apa yang mereka Kerjakan dari dosa-dosa Tersebut Jadi dalil ini sangat-sangat banyak Sekali jamah sekalian Yang menunjukkan bahwa Segala bentuk keburukan Yang ada di dunia maupun di akhirat Baik sekali lagi bentuknya kesesatan Bentuknya kelemahan, kemunduran, kehinaan, sampai siksa, bencana alam dan lain sebagainya ternyata disebabkan ulah tangan kita sendiri ulah dosa-dosa kita sendiri wa oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim dan para ulama yang lain yang menjelaskan bahwa sekali lagi hubungan keburukan yang ada di dunia dan di akhirat sangat berkaitan dengan dosa-dosa yang dikerjakan oleh seorang seorang hamba. Oleh karena itu, jamaah ⁄ wa iyaqum apabila kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, dan lain sebagainya, jangan cepat-cepat bersujudon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan melemparkan tuduhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan mempunis Allah subhanahu wa ta'ala Tidak adil kepada Kepada kita Karena sekali lagi Itu disebabkan Oleh perbuatan kita Hendaknya kita melakukan Evaluasi diri Melakukan muhasabah Kita hitung dosa-dosa kita Kita cari dosa-dosa kita Ketika misalnya Usaha kita tidak lancar Cek apakah saya berbuat dosa pada akhir-akhir ini Ketika hubungan kita dengan anggota keluarga kita tidak harmonis Cek apakah kita punya dosa pada akhir-akhir ini Ketika kita tidak menemukan kenyamanan di tempat kerja kita Cek dosa-dosa kita jam askar rahimanillah Karena sekali lagi dosa-dosa kita lah yang membuat dan akar permasalahan segala bentuk masalah yang ada di Kehidupan kita. Oleh karena itu, Fudel bin Iyat, sebagaimana yang diriwatkan oleh Al Imam Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Muhasabatul Nafas, mentafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An Nisa ayat 29 ketika Allah berfirman: "Walataktulu amfusakum, janganlah kalian membunuh diri diri kalian." Apa kata Fudail bin Iyad jemaah sekalian? Menariknya, Udhail bin Iyad mengatakan, "Walatan falu an anfusikum." Janganlah kalian melalaikan hati-hati kalian, jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian. Kalian lalai, kalian sibuk mencari kambing hitam tapi lupa mengevaluasi diri kalian. Kalian tetap melakukan dosa dan akhirnya dosa itu membunuh kalian. Oleh karena itu Fudil bin Iyad melanjutkan Faman ghafi la'an nafsihi Faqad qatalaha Barang siapa Yang lalai Dalam menjaga jiwanya Dalam menjaga dirinya Dari dosa Maka dia telah Membunuh dirinya tersebut Kenapa? Karena dosa-dosanya sekali lagi Akan mengantarkan dia kepada adab akan membunuh dia baik di dunia maupun di akhirat akan membunuh kebahagiaan dia di dunia mungkin dia memiliki banyak harta mungkin dia memiliki status sosial yang tinggi mungkin dia dihormati oleh masyarakatnya namun dosanya membunuh kebahagiaannya dan dia mendapatkan adab Allah pada hari pada hari akhirat jadi Subhanallah, lihat bagaimana Fudil bin Iyaf, betapa cerdas yang mentafsirkan Ayat ini, beliau mengatakan wala an-nafsikum Jangan kalian lalai dari diri-diri kalian Jangankan melupakan diri dari kalian Kalian tidak melakukan evaluasi Apa saja dosa yang telah kalian Kerjakan, kenapa? Karena dengan menumpuknya dosa-dosa kita Akan mengakibatkan Efek buruk dalam kehidupan kita Di dunia maupun di Di akhirat oleh karena itu sekali lagi jemaat sekarang ini yang perlu kita pahami. Ulama yang lain seperti Yahya bin Abi Kathir mengatakan, Maakromal ibadu an fusahum bimitli taatillah, walahanaal ibadu an fusahum bimitli maasiatillah. kata Yahya bin Abi Kathir jemaat sekarang? Rabbimani lillahi yaqum. Yahya bin Abi Kathir mengatakan. Tidak ada cara menghormati memuliakan diri-diri kita Atau tidak ada cara yang terbaik Yang dilakukan seorang hamba untuk memuliakan diri-dirinya Kecuali dengan melakukan ketaatan kepada Allah Jadi tidak ada cara yang terbaik untuk memuliakan diri-diri kita Seperti kita memuliakannya dengan melakukan ketaatan kepada kepada Allah Dan begitu sebaliknya tidak ada cara yang paling ampuh menghancurkan diri-diri kita Menghinakan diri-diri kita Seperti halnya seorang hamba melakukan bermaksiat kepada Allah Atau kecuali dengan cara bermaksiat kepada kepada Allah SWT Karena dengan bermaksiat kepada Allah kita sama saja menghinakan diri kita, kita sama saja menghancurkan diri kita, kita sama saja mengumpulkan kayu bakar untuk membakar kita pada hari pada hari kiamat. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum camkan masalah atau kaidah sebab dan akibat dan sekali lagi keburukan yang ada di dunia dan di akhirat itu disebabkan dosa-dosa kita. Baik secara personal maupun secara kolektif umat islam Oleh karena itu catatan terakhir saja sebelum kita tutup kajian ini Apabila kita melihat ada seorang ustaz Ada seorang da'i Ada seorang atau sekelompok kaum muslimin Yang berusaha mengkoreksi saudara-saudaranya atas dosa-dosa yang mereka kerjakan, ini bukan berarti memakan daging saudaranya sendiri apabila dilakukan sesuai dengan ramu-ramu syari'. namun sekali lagi ini dilakukan demi kebaikan kita bersama sebagai, sebagai umat islam karena dosa yang dilakukan oleh umat islam hanya akan memperpuruk kondisi umat islam pada saat itu oleh karena itu ketika terjadi amar makruf nahi mungkar terjadi pelurusan terhadap misalnya pri, terhadap misalnya ritual ibadah yang tidak ada sunnahnya di tengah-tengah masyarakat kita terhadap fenomena-fenomena kesyirikan, kekufuran sekali lagi ini bukan berarti muslim tersebut tidak loyal dengan saudaranya bukan berarti muslim tersebut tidak cinta dengan saudaranya justru sebaliknya karena kecintaan nyala karena rasa kasih sayang nyala dia berusaha menolong saudara-saudaranya nabi mengatakan unsur akhok al doliman al tolonglah saudaramu yang dolim atau yang tertolimi dan cara menolong saudara kita yang dolim adalah dengan mencegah dia melumpuhkan kezaliman dan kepailah segala bentuk dosa adalah cabang-cabang dari kezaliman. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kenapa karena sekali lagi dosa hanya akan membuat dan menciptakan kegagalan-kegagalan di tengah-tengah di tengah-tengah umat. Dan sejarah telah membuktikan oleh karena itu kita harus saling melengkapi, kita harus saling meluruskan kita harus saling menjelaskan kesalahan sesama sama kita dan karena kita satu tubuh tidak mungkin anggota tubuh ingin mencelakakan tubuh yang yang lain oleh karena itu apabila terjadi ingkarul mungkar penjelasan terhadap ritual ibadah yang tidak ada sunahnya kesyirikan kemaksiatan ini adalah upaya mengobati anggota tubuh yang lain sehingga sebuah jasad atau seseorang manusia dengan jasadnya yang utuh dapat berjalan tegak sehingga dapat sukses di dunia dan di di akhirat karena sekali lagi dosa hanya akan menyebabkan kegagalan dosa hanya menyebabkan kesesatan dosa hanya akan membuat kita terus terperosok ke dalam hubungan-hubungan kehinaan di dunia maupun di di akhirat dan sejarah telah membuktikannya kegagalan umat Islam itu disebabkan dosa-dosa umat Islam itu sendiri dan kita sudah katakan lihat bagaimana perang Uhud bagaimana yang kedua bagaimana kekalahan umat Islam di fase awal perang perang Hunain Sebagaimana yang Allah katakan Ingatlah kalian pada saat perang Hunain Ketika fase-fase awal kalian ujuk Kalian tertipu Kalian terperdaya dengan banyaknya pasukan kalian Akhirnya mengalami kekalahan dalam fase-fase awal Begitu juga jama'askar Rahimanillah Wa Terbunuhnya Uthman bin Affan Itu disebabkan dosa kaum muslimin Karena sebagian umat Islam memberontak kepada Usman bin Affan. Dan dibunuh oleh tangan seorang, seorang muslim. Karena dosa-dosa yang dilakukan, karena salah paham dalam masalah memahami agama. Begitu juga Ali bin Abi Thalib Meninggal karena siapa? Karena sekali lagi jamaat sekalian seorang kawarit yang bernama Ibn Muljam. Seorang muslim lagi. Jadi Subhanallah kemunduran umat Islam itu disebabkan dosa-dosa kita kita sendiri. Dan ketika Ali bin Abi Thalib wafat akhirnya terpecahlah umat Islam. Mohon maaf ketika Uthman bin Affan wafat akhirnya terpecahlah umat umat Islam menjadi Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi, Sufyan dan terus mundur sampai generasi berikutnya. Dan apabila kita renungkan, apabila kita perhatikan maka sebenarnya umat islam dimundurkan oleh tangan-tangan umat islam itu sendiri oleh karena itu perlu dilakukan islah, perlu dilakukan upaya perbaikan upaya mengobati anggota tubuh yang lain dengan baik dan hikmah sehingga sekali lagi umat islam yang notabene satu tubuh dapat berjalan tegap dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat taala ta a'lam. Ta ala. ya, ini saja yang bisa saya sampaikan Dan dengan ini berakhirlah faedah-faedah fa yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah 26 Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas surat Al-Baqarah 27 Yang merupakan kelanjutan dan sambungan dari ayat yang ke-26 dan masih ada beberapa menit yang ke depan kita akan gunakan untuk forum diskusi tanya jawab. Iya. Pertanyaan yang pertama, ya Ustaz tadi dijelaskan bahwa kesesatan itu bukan kehendak Allah. Lalu dalam hal apa saja yang mengandung kehendak Allah? Jazakallahu khairan. Iya, eh jazak pemakir atas pertanyaannya. Eh, terima kasih kepada penanya atas pertanyaannya jawabannya adalah saya tidak pernah mengatakan bahwa kesesatan itu bukan kehendak Allah ada yang mendengar saya mengucapkan demikian tidak namun eh, yang saya katakan adalah bahwa ketika Allah menyesatkan orang-orang atau sekelompok orang itu bukan hanya semata-mata kehendak Allah dan orang itu tidak berdosa sama sekali. Namun itu disebabkan karena kefasikan dosa yang dikerjakan oleh oleh mereka. Itu yang saya katakan. Dan itu yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Salawudim dan para ulama yang lain. Adapun kesesatan itu sendiri terjadi karena memang Allah menginginkan dan menghendaki. Namun ingat bedakan antara kehendak Allah dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan adanya kesesatan. Allah menginginkan adanya atau adanya kemaksiatan, tetapi Allah tidak rida dengan kesesatan. Allah tidak rida dengan kemaksiatan. Namun kenapa Allah inginkan? Karena di balik hal itu ada hikmah yang sangat besar yang dampaknya berpengaruh positif kepada kepada manusia Dengan adanya hal-hal tersebut Akan terklasifikasi Akan terkelompokkan Antara hamba-hamba yang jujur Dalam melakukan ketaatan kepada Allah Yang istiqomah kepada Allah Dengan hamba yang sebaliknya Dengan adanya kemaksiatan Adanya kesesatan maka lahirlah syariat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah syariat yang begitu luar biasa dan lain sebagainya dari hikmah-hikmah yang terkandung di dalam hal-hal tersebut. Sama seperti misalnya ada seseorang terluka dan dia terkena penyakit gula. Maka seorang dokter Mengambil keputusan Harus melakukan amputasi Pertanyaannya Apakah dokter menghendaki terjadinya amputasi Jawabannya iya dokter menghendaki Terjadinya amputasi tersebut Namun sebenarnya dokter tidak ridho. Dokter lakukan itu untuk hikmah Agar Sebagian tubuhnya yang lain itu Terselamatkan Karena luka apabila seorang punya penyakit gula Akan merambat ke Anggota tubuh yang yang lain. Dokter mengendaki hal tersebut, tetapi secara hukum asal dokter itu tidak ridho memotong salah satu bagian dari pasiennya. Kenapa dia mau melakukannya? Karena ada hikmah yang diambil, yaitu menyelamatkan anggota-anggota tubuh yang yang ee, lain. Allah taala alam. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah mengatakan kesesatan itu bukan kendak Allah. Justru sebagai kesehatan itu adalah Kandang Allah SWT hmm, Pertanyaannya Apa hukum wanita Safar tanpa mahrum Jizamullah khairan wa'iyakum Jizamullah khairan atas pertanyaannya Apa aja mas Hukum wanita safar tanpa mahrum boleh apa tidak Hah Tidak boleh Yakin pak Huh? Boleh apa tidak huh? Wanita safar tanpa mahrum Bepergian keluar dari kotanya Atau daerahnya Ke perjalanan jauh tanpa mahrum Boleh apa tidak Jawabannya Bisa boleh, bisa tidak Bisa boleh, bisa tidak yang tepat dalam masalah ini adalah masalahnya diperinci. Kita akan klasifikasikan kondisinya menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama atau kelas yang pertama, kondisi yang pertama. Apabila safar yang dilakukan safar darurat. Safar darurat. Contoh ada seorang wanita mau diperkosa. Dan tidak ada cara Untuk menyelamatkan dirinya kecuali safar Wanita ini boleh safar apa tidak Atau tawakal saya Sudahlah Yang sudah diperkosa Insya Allah ada hikmahnya Gimana aja sekalian? Boleh safar apa tidak Seorang wanita diancam mau dibunuh Kalau anda masih berada di kota kami Satu kali 24 jam ke depan Nyawa anda melayang boleh safar apa tidak? Hah? Jemaah sekalian, ijma para ulama boleh safar tanpa makrom tanpa makrom. Ijma para ulama boleh safar tanpa makrom. Kenapa? Karena kondisi darurat dan kaidah fikih mengatakan ad darurat tibihul mahdurah. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang hukum asalnya haram. Bisa dipahami? Dan sekali lagi dalilnya apa? Dalilnya apa? Ijma. Dalil yang kedua aja maknanya Rahimahillah wa Ayyakum. Safarnya sebagian Sahabiyat dari Mekah ke Madinah tanpa mahram. Dan safarnya mereka Allah abadikan dalam surat apa? Ha? Al Mumtahanah. Ayat ujian. Kenapa dinamakan ayat ujian? Allah berkatakan Ya Ayuhaladina amanu Iza jaakum mu'minatun muhajiratin so Famtahinuhun Allahu a'lamu bi'imanihin Fa'in alimtumuhunna mu'minatin Fala tarjiuhunna ilal kufar. Lahunna hillun lahum Walahum yahilluna lahun Wahai orang orang beri i i Datang kepada kalian wanita-wanita mu'minat berhijrah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala suruh pulang lagi karena nggak pakai mahrom. Bamtahiluhun. Huh? Uji mereka benar apa tidak mereka beriman. Dan Allah Maha Allah Maha Miimanihin dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka imani. Jadi Allah Maha Mengetahui mereka itu beriman. Namun Allah katakan fa'in arim tomuhuna jika kalian sudah tahu, sudah menguji dan sudah memastikan mereka beriman maka jangan kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, keluarga mereka di sana. Jadi bukan disuruh suruh pulang lagi nanti bilang kepada suaminya, temenin istrinya kalau mau hijrah. Tidak. Justru Allah mengatakan jangan bawa mereka ke suaminya Allah mengatakan lahunahilulahum karena mereka tidak halal untuk suami-suami mereka. Suami-suami mereka musyrik dan sebaliknya suami mereka tidak halal untuk mereka. Allah menyetujui apa yang mereka katakan, eh mereka lakukan dan tidak ada satupun dalil yang mengkritik apa yang mereka lakukan. Bisa dipahami jemaat ya, sekalian? Iya. Jadi hukumnya apa? Boleh kalau darurat, kalau Darurat, ya. dan darurat adalah kondisi yang membahayakan jiwa kehormatan, harta akal keturunan atau kehormatan ya. kondisi yang kedua safar yang kedua safar mubah atau sunnah safar mubah atau sunnah kalau maksiat gak perlu kita bicarakan lagi ya. namanya juga maksiat safar mubah atau sunnah contohnya safar kemana safar berkunjung ke rumah saudara hukumnya apa berkunjung ke rumah saudara sunnah nah boleh tidak sua, e, wanita safar tanpa mahrum misalnya ke Jogja untuk menjaga hubungan kekeluargaan dengan mereka atau dengan keluarganya tanpa mahrum sunnah atau mubah rekreasi Mubah, rekreasi misalnya pengen ke Apa namanya, ke Anyer Tanpa mahram, boleh apa tidak Jawaban sekarang Boleh apa tidak Jawabannya tidak boleh Dan Wallahu ta'alam tidak ada khilaf dalam masalah ini Tidak ada Khilaf Safar apa Safar sunnah dan Safar Mubah, Wallahu ta'ala alam Tidak ada khilaf dalam masalah ini Adapun orang yang mengatakan ini kan persen para ulama, kita katakan mohon kita bersama-sama mengecek kembali buku-buku fikih para ulama. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan Ibnu Qudamah. Dan dalilnya kalau sudah tidak ada khilaf berarti dalilnya apa? Ijma. Dan yang kedua, sabda Nabi saw. لا يخيل المرأتين تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين ولا إلَّا ما عدي محرم. Rohu Muslim. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan, untuk melakukan perjalanan. Safar. Jarak satu hari satu malam apabila naik kuda. Kecuali bersama mahram Ulama sepakat hadis in, Masuk ke dalam hadis ini Safar sunnah dan safar mubah Bisa dipahami? Tidak halal jam askar rahimah Berarti boleh apa tidak? Haram Kondisi yang ketiga Safar wajib Atau safar untuk menunaikan kewajiban Contohnya apa? Safar mel untuk melakukan manasik haji, untuk mengerjakan ibadah haji disinilah ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama islam bisa dipahami? jadi di mana? safar wajib safar haji oleh karena itu kalau antum mencek masalah ini antum akan temukan dalam kitabul hajj Ma dalam masalah-masalah haji ini yang jadi debatable, apakah Safar wajib masuk ke dalam kuman hadis tadi Atau tidak Karena ini sebuah kewajiban Mazhab syafi'i mengatakan bahwa Dan sebagian para ulama yang lain Mengatakan bahwa tidak termasuk boleh Asal aman Dan mereka memberikan syarat-syarat yang berbeda pula Adapun mazhab uh, Imam Ahmad dan lain sebagainya Mengatakan tidak, tidak boleh Wallahu ta'ala alam Sebenarnya dalilnya cukup kuat di antara dua dua pendapat ini. Tapi kalau saya ditanya, Wallahu taala alam hukumnya tidak boleh karena Nabi saw. Layak, mengatakan lahihulimraatin turminubillahi walayomilakhir antusafiramasi ratayomin walayna illa maazimakram tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari, al hari akhir untuk melakukan safar uh, kecuali disertai dengan mahram dan redaksi hadis ini umum Mencakup Safar Mubah Safar sunnah dan safar wajib Loh, Kenapa Safar daurat tidak kita masukkan Karena ada dalil lain Dari lain apa? Ijma' para ulama Dan kisahnya sahabat yang berhijrah Oleh karena itu kalau ada dalil Yang mengeluarkan dari hukum umum ini Kita katakan ini memiliki dalil Atau ini memiliki hukum khusus Adapun jika tidak ada dalil Maka tetap masuk kepada keumuman Hadis tersebut Walaupun e, kalau kita pelajari Masalah ini adalah masalah e, apa, Khilaf yang cukup kuat Di kalangan para ulama Para ulama Islam Tapi ingat perbedaan pendapat Terjadi di mana Safar wajib Safar wajib atau bisa dikatakan Safar haji Safar Haji yang pertama aja mas sekalian bukan yang kedua ketiga yang ke sepuluh yang ke lima belas kalau yang ke lima belas itu hajinya wajib apa sunnah sunnah tidak boleh juga yang maksud safar haji di sini haji yang pertama haji ya uh, pertama wallahu ta'ala alam jadi itulah perincian dalam masalah dalam masalah ini wallahu alam pertanyanya apakah setiap keburukan yang kita temui selalu disebabkan karena dosa-dosa kita? Apakah keburukan yang menimpa bukan merupakan ujian atau cobaan? Iya, jemaah sekalian rahimanallahu uh, wa yakum. sekali lagi tidak menutup kemungkinan dua hal ini ada sekaligus. Itu merupakan ujian dan itu pun berfungsi sebagai penghapus Dosa karena atau itu pun karena dosa-dosa kita karena tidak ada manusia yang yang maksum dan sekali lagi Allah berfirman dalam surat Ash-Shura ayat 30 tadi apa karal ma'afuabakum min musibatin baqin sabima kasabat aidi kumuyakku ankatir dan apapun ma di sini umum jemaat sekalian, apapun yang menimpa kita itu disebabkan dosa-dosa kita ulah-ulah kita dan Allah mengampuni sebagian besar dosa-dosa kita. Jadi yang kita terima itu bukan akibat dari seluruh dosa kita. Itu baru paling 30%-nya jemaah sekalian, mungkin atau mungkin 40 persennya atau mungkin 20 persennya Kalau semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala habis kita jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Jadi sekali lagi jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Uh, itu disebabkan dosa-dosa kita dan bisa sekaligus untuk uh, menguji kita. Sebagaimana sabda Nabi saw, ashadunna sibalaan al-anbia, tuma salihun, tuma al-amt al-amtal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah nabi-nabi, nabi-nabi Allah swt. Lalu siapa? Salihun. Yaitu orang-orang soleh. Saya ingin bertanya orang-orang soleh itu maksum apa tidak? Tidak. Jadi bisa jadi karena kaldumengka karena dosa-dosanya juga. Lalu Nabi mengatakan tammal amsal fala amsal. Lalu orang yang levelnya di bawahnya, lalu di bawahnya, lalu Nabi mengatakan yuqtalar rajulu ala hasabini. Dan orang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Wallahu taala a'lam dan ingatlah ujian berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan tidak ada satu pun dari kita yang maksum. Dan Allah mengatakan dalam surat Ash-Shura 30 seperti itu Allah taala alam dan tidak bukan berarti itu bukan ujian bagi kita bisa jadi itu merupakan sekali lagi ujian atau sekaligus ujian bagi kita. Jadi dosa kita dihapuskan dan kita diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa taala jika kita beriman kepadanya jika track record kita bagus selama ini kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah secara umum dan kita bisa menyikapi ujian itu dengan baik. Allah taala. Iya. Menarasa sampai di sini saja ya, jemaah sekarang ini lah Sudah jam 8.11. Iya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan karena Waktu yang terbatas dan ilmu yang terbatas juga Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi yang berbicara maupun yang mendengarkannya Dan apabila ada kesalahan jangan sungkan-sungkan meninggalkan kesalahan tersebut Karena tujuan kita mempelajari ilmu agama Bukan menggiring ke individu tertentu atau ke kelompok tertentu Dan ulama kita telah menggariskan sebuah prinsip Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, jika khalaf kau, jika khalaf kau li kau la Rasulullah SAW, kau tidak boleh berkata Arablah haid. Apabila pernyataanku, pendapatku bertentangan dengan sabda Nabi, bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, maka buang saja pendapatku, pernyataanku itu ke tembok. Jadi apabila ulama sekali Imam Syafi'i mengatakan demikian, apalagi orang yang berbicara di hadapan jamaah. Jadi kalau ada kesalahan, jangan sukan-sukan meninggalkan kesalahan. رب الصواب اقول كل هذا واستغفر الله ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته